Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammadu ala alihi washabihi ajma'in Amba Ba'duh Para pemirsa RCT yang budiman Semoga dari waktu ke waktu Tidak hanya pergantian hari tapi juga pergantian jam, pergantian menit, kita punya kemampuan untuk terus menerus berubah. Mengapa demikian? Karena memang hidup ini selalu berubah. Di dunia ini tidak ada yang berhenti. Semuanya bergerak berubah. Bagaimana mungkin kita menghadapi segala yang berubah, andai kata diri kita tidak berubah. Oleh karena itu, orang-orang yang akan beruntung dalam hidup ini adalah orang yang punya semangat terus memperbaiki dirinya. Namun kadang-kadang kita terjebak Oleh terinduan kita merubah keluarga Kalau seorang ayah ingin keluarganya berubah Kalau seorang guru ingin muridnya berubah Kalau seorang pimpinan ingin semua anggotanya berubah Kita ingin merubah orang lain Tapi begitu banyak orang yang keinginan merubah itu tidak terrealisasi Maka kita coba kiat 3M ini 3M Seni di dalam melakukan perubahan M yang pertama adalah Mulailah dari diri sendiri Jadi kalau kita akan merubah sesuatu Kita tidak bisa merubah mulai dengan menuntut orang lain Kalian ini harus mengerti keadaan mama tahu kepada anak Sebetulnya terbalik Kata anak kan Mama ini gimana Kami kan anak-anak Umur kami baru 4 tahun Mama yang harus ngerti dong Dunia kami Memang tidak akan bisa memberikan pengertian Kepada orang lain Kalau kita gak mengerti tentang orang lain jadi sebelum kita menuntut siapapun, tuntutan pertama kepada diri sendiri. Kegagalan orang yang merubah orang lain adalah karena terlalu banyak menuntut dari orang lain. Saudara harus disiplin. Nah pertanyaan itu sebelum dikemukakan kepada orang lain harus kepada dirinya. Apakah saya disiplin atau tidak? Kita ini harus menjadi ahli tahajud. Pertanyaan pertama, apakah saya ahli tahajud atau bukan? Iddah bin nafsir. Semuanya harus dimulai dari diri. Kalau kita tidak punya kesungguhan untuk memulai dari diri sendiri, hampir dapat dipastikan kita akan jatuh justru oleh omongan kita sendiri. Kan kegagalan para pemimpin yang jadi bahan tertawaan rakyatnya, umatnya, masyarakatnya, kegagalan seorang ustad yang menjadi bahan tertawaan daripada mustaminya adalah ketika tidak cocoknya antara perkataan dan perbuatan. Al-Quran sendiri menyatakan kaburah makatan allah antakulu maletak anun amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya maka ibu bapa dan sahabat-sahabat serta pemirsa kalau sekarang eh, ada seorang ayah di sini maka tuntutan pertama adalah Diri saya sudah mulai berubah belum? Menuntut istri, menuntut anak itu gak efektif sebelum menuntut diri Guru kalian ini harus benar-benar belajar Tunggu dulu, pak gurunya sudah menuntut dirinya belum? Begitupun para menteri, para pejabat di negara mana saja, presiden apa saja Makin banyak menuntut dari orang lain tanpa diawali memulai dari dirinya hmm. Satu, APM-nya Mulai dari diri sendiri M yang kedua adalah Mulailah dari hal-hal yang kecil Karena besar itu adalah rangkaian dari yang kecil Kita sebesar ini itu dari sel-sel yang kecil-kecil Bahkan jadinya seperti ini Itu awalnya adalah cuma sperma dengan sel telur Tiba-tiba jadi segede ini Bukan tiba-tiba Sekian puluh tahun jadi segede ini Nah sayangnya kegagalan melakukan perubahan itu mikirnya gede-gede tapi tidak memulai dari yang kecil. Kita ini harus mempersatukan umat di Indonesia. Padahal dia dengan adik nggak akur, dengan ibu nggak uh, uh, kompak, dengan tetangga dimusuhin. Omongannya ukhuwah islamiah sedunia. Tidak salah perkataan itu tapi kalau ingin efektif mulai dari kita dengan adik dari yang kecil saja. Umat Islam itu mencintai kebersihan. Tunggu dulu, pungut itu, kuntung rafah ya. Kita menceritakan kebersihan, tapi yang dekat nggak diambil. Tapi oh, ini kan banyak sampah. Kalau saya ngambil satu percuma, nggak percuma. Banyak min satu, begitu. Ya. Iya, nggak pernah ada yang percuma. Kecil itu menurut kita. Coba dalam Islam di Al-Quran itu titik aja berpengaruh titik di bawah apa ba iseng tambah satu titik lagi teng jadi iya dinaikkan eh teng ke atas jadi nun ya kalau satu nggak sengaja ada ada ada noda yang jatuh jadi ta makanya titik berpengaruh itu itu titik maka mulai sekarang kalau kita ingin berprestasi merubah apapun Mulai dari yang kecil-kecil saja Ada sebuah pesantren Yang akhirnya manajemennya menjadi baik Diawali dengan Manajemen sendal Bagaimana masuk masjid Sendal dirapikan dulu Supaya turun dari masjid langsung Diitung ternyata Kalau sendal sudah balik ini Dia bisa menghemat 4 detik Di dalam membalikan sendal ya. Diitung semua yang kecil-kecil Ditata ada uh, sebuah pesantren yang kalau mau rapat... bu, ...dilihat tuh Westafelnya dulu dengan komputer. Ah, kalau Westafel kotor, komputer kotor... ...udahlah, nantinya juga gak bisa peka. Karena kalau udah peka... ...nanti hal-hal yang akan mencelakakan mudah terlihat. Makanya, marilah kita mulai... ...latihan untuk hal-hal yang kecil kita sempurnakan. Prestasi besar adalah rangkaian prestasi kecil... Omong besar yang tidak bisa berbuat kecil, eh, maaf, Amerika negara adikuasa justru takutnya sekarang oleh spora antrak kecil itu, cuma kalau antrak itu sebesar kuda nil beda urusannya. Eh. Maka wamayyamal mitkola darotin khairiyara wamayyamal mitkola darotin syarayat sekecil apapun efektif kembali kepada kita. M yang pertama apa? Mulailah dari diri sendiri M yang kedua Mulailah dari hal-hal yang kecil Sendal sepatu Ngelipet koran Terus kecil semuanya Nanti tertata kita akan terbiasa melakukan yang terbaik Dan yang ketiga Mulailah saat ini Do it now Wah. Kita kan biasanya Nanti Hei sebentar lagi, Pak, ayo dong sholat. Eh hey, sebentar lagi Ma, sengaja Allah menciptakan waktu agar leluasa memang. <tuh> Padahal ketika ditanya ya Rasulah amal apa yang paling dicintai Allah? Asholatul Maalah waktu hak sholat tepat waktu. Jadi selalu tepat kita usahakan jangan ditunda-tunda. Ingat waktu kita zaman sekolah dulu, mau bikin tugas tunda-tunda, akhirnya kan nggak jadi. Satu-satunya kita yang jarang ditunda itu ke WC. Memang derajat sakti tang seperti ini. Mulailah, ya pernah ada orang yang mau haji ditunda-tunda. Nanti aja, kalau usaha saya sudah begini, kalau ini sudah beres. Padahal dia sudah punya uang. Ini mau dipakai anak saya dulu. Eh, tahu-tahu yang datang malaikat maut, meninggal sebelum haji padahal sudah mampu. Pernah ada orang yang mau wakaf tanah nanti kalau sudah ini eh lama-lama eh, direbutkan oleh anaknya tidak jadi wakaf, Padahal sudah diikrarkan mau bangun tahajud, oh, ini jamnya kurang pas nih ya <tuk> kalau tetap begini saya mau bangun nih ya, enggak. akhirnya kelapok saja ya. setiap yang menunda, kalau kita udah menunda banyak resiko, bisa jadi lupa kan kalau ditunda ya nanti saya kasih iya, nanti uangnya saya bayarkan ke tukang sayur lupa, keburu pergi utang seumur hidup itu padahal sanggup bayar mau bayar utang ditunda-tunda eh tiba-tiba kena musibah, utangnya lebih banyak hati-hati nih yang menunda-nunda bayar utang itu jolim, padahal Allah sudah memampukan ada itu, kalau lagi pinjem gesit, tangkas ya, dan seksama dan kusuk tapi giliran bayar ditunda-tunda seakan-akan banyak keperluan yang lain, nanti kasih musibah oleh Allah jebol itu cepat Cepat, jangan ditunda-tunda. Setiap kebaikan jangan ditunda-tunda. Bisa keburu mati. Apalagi yang suka ditunda-tunda tuan? Ya, beramal tuh paling pantang ditunda karena belum tentu ada kesempatan. Pernah ada seseorang minta-minta ke rumahnya. Ya, tunggu dulu saya lagi ada banyak ini sebentar ya. Tahu-tahu orang itu pulang, mau di jalan ada yang ngasih. Pulang aja. Waduh mana tadi sudah ada yang ngasih rugi kita nggak punya kesempatan bersodako Iya ibu bapak sekalian kegigihan kita untuk terus setiap waktu itu jadi amal tidak ditunda ditunda bisa jadi lupa ditunda nanti waktunya jadi kepakai oleh yang lain mau pergi naik kereta tunggu aja dulu sebentar tahu tahu udah eh coba jalan jadi stres ditilang ya nggak ditilang polisi ah stres ya sampai ke sana mana keretanya Barusan, baru kan padahal di sana itu mau nikah ya nggak terhubung calon mempelai pria tidak hadir maka sebagai pengganti kedua nah. para pemirsa yang budiman tampaknya 3 M ini boleh diperhitungkan yang pertama apa? Mulailah dari diri sendiri. Robahlah diri. Gigi, robahlah terus. Nggak usah banyak bicara. Perubahan diri adalah merubah orang lain. Percayalah. Kencangkan ikat pinggang. Dia sendiri nggak pakai ikat pinggang, nggak bisa. <SILENCIO> Kalau kita ingin rakyat hemat, kita para pemimpinnya hemat dulu. Kalau kita nyuruh rakyat hemat-hemat, tapi pemimpinnya pakai mobil-mobil mewah, bahwa, ah, udah. Udah saya curiga. nggak? Nggak, nggak wibawa akan datang suatu saat mudah-mudahan di bangsa kita ini ya di mana orang tuh nggak minat lagi lihat yang petantang-petantang yang pakai aksesoris begitu ya. Nanti masyarakat para pemirsa akan rindu justru kemuliaan itu dari kebersahajaan, bukan dari pamer-pameran dunia. Bukan tidak boleh, tapi itu bukan jadi pegangan, bukan jadi sandaran. M yang kedua apa? Mulailah dari yang kecil-kecil. Hmm, yang kecil besar. Nih. Senyum ya agak besar juga sebetulnya ya. <SILENCIO> Mulailah di rumah dari yang kecil-kecil, senyum, yang ketiga. <SILENCIO> Mulailah saat ini karena apa? Belum tentu ada nanti. Kita belum tentu nih Kalau dilihat dari depan ini kelihatannya bakal meninggal semua nih Eh <SILENGALAN> <SILENGALAN> hey, ini serius nih ya <SILENGALAN> Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi Kayak ya, ya? Nah, Kelihatan kok dari sini ya Duh. Kenapa jadi gugup begini <SILENGALAN> Kita tidak boleh Oke okay, dalam bahasa Indonesia ini apa ya Ngerawu kusiku ya. Apa, -apa? <SILENGALAN> apa? maaf <SILENGALAN> <SILENGALAN> Ya kita nggak bisa ingin hati memeluk gunung. Apa daya? Gunung -gunung. <laughs> Apa daya gunung meletus? <laughs> Maaf, ini nanti saya belajar lagi bahasa Indonesia. Jadi begini, kita sekarang identifikasi, nih ya. Saya ini pemarah, saya ini banyak ngomong, agak pelit, ya. Bagus, semua itu di diidentifikasi. Tapi kita harus tahu bahwa kita jadi sebesar ini juga berproses. Maka yang penting bagi kita itu bukan hasil akhir, tapi prosesnya istiqomah. Kita tidak tahu kapan mati, tapi yang paling penting kita mati dalam keadaan memperbaiki diri. Ya, Terserah Allah hitung-hitungannya, Ma. makanya kalau wah ini saya harus ini, wah ini tidak mungkin, wah ini tidak mungkin, sudah robek, gagal. Maka tambah lagi kesalahannya, merobek-robek jadwalnya. Begini aja mbak satu persatu, ya misalkan latihan hari ini adalah latihan menahan mulut, hari ini saya tidak akan banyak bicara. Hmm, kenapa nggak ngomong? Boleh, nanti evaluasi, sudah seminggu sudah. Saya tidak akan banyak komentar, karena nggak kuat bicara mah ada terus yang dikurangi komentar. Hari ini saya tidak akan nyeletuk, ya tidak akan ngomentarin alam, tidak akan ngomong jelek, boleh kecil-kecil kalau kita belum bisa yang besar kecil-kecil saja dulu. Allah Maha menyaksikan wal ladzina jahadu fii nana subulana dan orang yang sungguh-sungguh Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Allah nanti akan merubah kita ya, yang penting kita ingin dan berusaha berubah. Betul ini penyakitnya begitu, mau sedekahkan nanti begitu, mau ke masjid ya. Mesti dekat, sering. Ah, nanti terlewat, nanti ada di pinggir. Dah, oh, ya. Pasti pinggir, nanti ada di pintu. Ada <SILENCIO> di pintu, aduh, kagum banyak orang nanti dia. Nanti besok lagi aja, ya. Di jalan di jajannya jadi muntaber ya. Sebab niatnya sedang niat disedakahkan. Jadi rahasianya adalah ingat mati. Kita tu tidak tahu kapan akan mati. Ayam solong. Ya Allah Saya tidak tahu apakah saya panjang umur atau tidak hari ini Saya harus sholat nih Jangan sampai saya tidur dalam keadaan tidak sholat Tapi ini sinotron rame Ajak aja sholat ya pemen Rame itu kalau ditonton Ya kalau dimatiin insya Allah dia tidak rame Makanya kalau sudah waktu sholat Tandingnya adalah uh, kematian Itu ada yang menarik Bu Di TV-nya itu di atasnya itu di gambar jenazah Bu Ya Pokoknya ingat mati Sama Kalau mau punya uang Kalau di lama nanti uangnya gak keluar-keluar Makanya kalau ingin selamat Punya uang Duh potong 2,5% Kalau mau lebih berani lagi Duh 5% Kalau udah masuk ke saku Itu susah lagi ngeluarinnya Nanti dikeluarin yang jelek-jelek Yang udah songhek Tambah jelek aja pahalanya ya Kalau mau uh, Langsung Bersihkan Langsung Gak akan jadi miskin Sholat termasuk amal kebaikan Ada teman Ya ya nanti saya akan berikan itu tuh untuk masjid Enggak lagi Enggak lagi lupa Tuh begitu Dibelikan oleh orang lain hilang ganjarannya Nah ibu bapak Maka kalau kita tahu rahasia kematian Bahwa mati tuh tidak tahu kapan datangnya Itu bisa menjadi kebaikan Naik kereta cik, cik, cik, cik. Ah siapa tau nih Saya gak pulang lagi Di jalan sambil zikir Ya Inilah hikmah mengapa Rasulullah menyatakan bahwa orang yang paling pandai adalah orang yang paling banyak ingat mati. Dan paling mempersiapkan diri untuk mati. Ibu Bapak sekalian, alangkah beruntungnya kalau kita jadi contoh kebaikan bagi orang lain. Ya, makanya kalau Ibu Bapak dan teman-teman semua sangat ingin melakukan perubahan, gunakanlah 3M ini. Mulailah dari diri sendiri, terus berubah ya. Lambatlah untuk orang melihat Yang kedua mulailah dari hal-hal yang kecil yang sanggup kita lakukan Jangan muluk-muluk Dan yang ketiga mulailah saat ini Dan nikmati proses ya Karena kesuksesan itu bukan hasil akhir di dunia ini Kesuksesan adalah istiqomahnya kita memperbaiki diri kita Biarlah Allah yang menilai segala galanya Para pemirsa yang budiman, Tampaknya sesudah Ramadan syawal ini adalah syawal perubahan diri kita Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain mm. Alhamdulillah ya Allah Wahai yang menggenggam langit dan bumi Wahai yang maha menatap, maha menyaksikan segala-galanya mm. Ya Allah Bukakan pintu hati kami agar dapat mengenal siapa diri sendiri mm. Tuntun agar kami dapat berani mengakui kekurangan sendiri ya Allah Setelah bimbing agar kami dapat memperbaiki diri ini Jangan biarkan kami menipu diri ya Allah Jangan biarkan kami tertipu oleh hiasan duniawi yang kau titipkan kepada kami Ya Allah bukakan hati kami agar dapat mengenal jalan pulang kepadamu Jangan biarkan kesibukan dunia ini menyesatkan dan menipu kami Titipkan kepada kami dunia yang halal berkah yang membuat hidup kami lurus di jalanmu Membuat hidup kami bermanfaat bagi umatmu Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenalmu Sehingga kami selalu yakin bahawa segalanya hanyalah milikmu Sehingga kami selalu yakin bahawa kami akan pulang kepadamu Rob, Jangan biarkan kami tergiur oleh dunia berikut istrinya tapi buatlah pesonamu hanyalah menghujam di dada kami. Jadikan kami menjadi orang yang puas berlindung hanya kepadamu. Yang puas berharap hanya kepadamu dan hanya puas dengan janji dan jaminan-Mu. Ya Allah, cukupkan bekal pulang kami kepadamu ya Ar-Rahman ar Duhai Allah yang Maha Agung, selamatkan saudara-saudara kami yang masih tersesat. Tuntun yang hidupnya masih ada dalam kegelapan Ampuni yang dirinya bergelimang dosa Ya Allah Jadikan bangsa kami ini Bangsa yang kau selamatkan dari kenistaan. Karuniakan kepada kami Para pemimpin yang sungguh-sungguh Merubah dirinya Ya Allah Yang dapat menjadi tauladan bagi kami Yang terpelihara dari perbuatan zalim Terhadap rakyatnya ini Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hassanan Wa qina azabatna Para pemirsa yang budiman Tidak pernah ada kata terlambat Untuk memulai segalanya Marilah kita nikmati Memulai kebaikan ini dari diri sendiri Sekecil apapun Dan sesegera mungkin Walhamdulillahi alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh